Li dari kota Petisi Doarjo Panggil sama-sama Sumber Wulu Bergoyang Sumber Wulu Bergetar S -E -R -A, S-E-R-A sera. Si spolu s Paní se všem, Extreme Production. Vyro kasih tepuk tangannya dulu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh